artis yang satu ini asli kelahiran bumi Minatani, kecil suaranya ampuh penak lagi ya ada Ramayana juga ada SNP Indonesia Mike Prosoting Nisa Pantura Ju pala Pak Oh. Duh, luar biasa para siang hari ini.